カオバチ a リタソマキタ p ト Aku,、um ah, aku merasakan hadirmu di sini サートサンディーアクーダンカウリサーナハヤバチュバディアソワラダ ハッピー。 どうもありがとうございました。 Apa kabar? Kabar baik, luar biasa. Puji Tuhan. Kabar baik ya. m a r i a n Tadi adalah penampilan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Satu hal lagi yang kita pelajari bersama. Penampilan yang menggetarkan, yang spektakuler. itu belum tentu keluar dari sebuah pertunjukan yang penuh tenaga. Ini tadi、uh, kelembutan, desahan, keseksianmu ini benar-benar keren sekali.、Ya. Kamu puas dengan penampilanmu? y a sangat-sangat puas. Yang disini puas sama penampilan Lala? Saya ulangi lagi, kamu memang punya aura bintang ya. Ayah, silahkan. Oke,、okay. saya sebagai orang yang pernah mengalami seperti kamu. Dalam arti begini, saya pernah、uh, mengalami dihantam dengan berita buruk dan berita baik. Sama kamu, perasaan kamu bagaimana hari ini di stage? Semangat. Semangat. Semangat. Mau membuktikan Lala p a n t a s Saya m a r i a m p a n t a s、uh, Nasihat saya begini ya. Saya juga pernah kena dengan berita baik dan berita buruk dulu. Dan apapun beritanya, walaupun itu berita buruk atau berita baik. Kamu diberitakan oleh siapapun, artinya kamu adalah star, kamu adalah artisnya. Jadi, saya minta, saya minta kamu tetap semangat, tetap, tetap keluarkan Marion, Marion, kamu tetap tunjukkan kamu yang terbaik. Dan jangan lupa kamu meminta, uh, kamu uh, mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang mendukung kamu hari ini karena tanpa、yeah. mereka kamu bukan siapa-siapa hari ini. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Termasuk orang tua kamu, termasuk keluarga besar kamu, termasuk saya yang juga ngefans sama kamu.、Yeah. Uh, Marion, mau nambahin dikit ya.、Uh, mungkin sepanjang di showcase kedua ini ya, yang paling prima mungkin penampilannya, suaranya menurut aku Marion ya. Ya, kamu paling siap, kamu paling tahu dirimu apa-apa yang kamu、uh, mau tampilkan. Tapi aku n gak g standing y a n g p l a u s tadi karena memang aku pikir aku ini jadi catatan supaya kamu n gak g gampang、uh, puas, s o m b n g apa,、uh, berbangga diri akhirnya lupa kalau masih banyak kekurangan-kurangan atau masih banyak yang bisa kamu lakuin untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih judges. Salah manusia. Salah manusia. Salah Tapi Marion Dewan... A sweet, sweet performance.、Thank、Jujur,、you. saya jadi lebih suka sama penampilan apa,、uh, suara kamu barusan.、Terima、daripada、kasih. lagu aslinya yang dibawakan oleh Run gitu.、Terima、It's a different,、terima. so different. Oke,、okay, b e n a r b e n a r tapi ada satu pertanyaan penting. Itu beneran kamu bukan sih?、Uh -huh. Yang di audisi、uh, nyanyi lagu Bruno <laughs>、yeah, Mars sampe dilihat、yeah. 12 juta p n o n t o itu, itu kan? Itu luar biasa sekali, luar biasa <laughs> sekali. Dan saya jujur kayak ngeliat hey, itu hey. pun juga... Loh, <laughs> lah, kan gue nanya audisi、yeah. yang ini tonton 12 juta viewers loh.、Yeah. It, it paling besar diantara kontesan t yang lain kan. Nah tapi... Mestinya m e i n minta bagi share duitnya tuh. <laughs> tapi sekarang kayak gini deh Marion. Yang、yeah. gue pengen tau juga gitu ya, lo juga、uh, sempet jadi model juga. Iya. Dan itu gimana? Boleh cek tanya sedikit gak?、Uh, selama menjadi model Lala sebelum di Indonesian Idol, Lala...、Uh, Marian sebelum di Indonesian Idol aktif sebagai model. Dan ya sekarang、uh, Indonesian Idol、deh. Mudah-mudahan karirnya、Alah. terus mulus dan sekarang ini、uh, saya juga ingin pengen banget supaya Anda semua disini seperti tadi yang、uh, Bunda Maya sudah bilang kalau misalnya Anda adalah pendukung Marion, keluarin handphone Anda sekarang dan mulai SMS mulai dari sekarang. Caranya seperti apa Marion? Halo Indonesia, terutama Sumba, Kupang dan NTT. Jangan lupa untuk SMS Marion. M. A. R. i O. N. Kirim ke sembilan lima satu lima satu. Terima kasih. Oke,、okay, langsung aja sekali lagi caranya seperti yang ada di bawah ini. Marion, thank you so much. It was such、Terima、a sweet、kasih. performance. Good job, good luck. Thank、All、you, thank you.